HAHA <laughs> semua gitu dadah u u s fan video teman-teman jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya teman-teman terima kasih